Ya. dan juga penonton-penonton sendiri yang ada di rumah dikali satu lagu kita panggilkan ada Resa lawan New Metro pasti, pasti aja, aja. qe. Okay. Salavatun wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.